Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim Mabarik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala Yang memberi kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri Seburuk apapun kita, kalau kita punya kemampuan merubah, maka Allah memberikan kesempatan untuk sukses. Sebusuk apapun diri kita dengan dosa-dosa, kalau mau taubat, ampunan Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji, ma'udzubillahiminasyaitanirajim. Di dalam surat al Aradu ayat 11. Innallaha la yugayru ma biqawmin hatta yugayru ma biampusihin Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum kecuali dia merubah dirinya sendiri Jadi kalau ada ibu-ibu bapak-bapak yang ingin tahu Jadi yang jadi masalah itu apa sih dalam hidup? Yang jadi masalah itu adalah diri kita tidak mau berubah Kita terlalu banyak berpikir selain daripada diri kita Bahkan negara kita pikirkan, oh, PBB kita pikirkan, oh, dolar kita pikirkan, banyak sekali yang kita pikirkan. Semua itu tidak terlarang dipikirkan, tapi tidak banyak manfaatnya kalau diri kitanya tidak berubah. Segalanya berubah dalam hidup ini. Masalah berubah, umur berubah. Badan berubah Semua bergerak berubah Bagaimana mungkin kita menyikapi segala yang berubah Tapi diri kita tidak berubah Maka kalau ibu bapak ingin tahu Apa yang paling menjadi masalah dalam hidup kita Adalah karena kita tidak bersungguh-sungguh merubah diri kita Beberapa kali dinyatakan di dalam pertemuan kita Kalau segala urusan bertambah Kemampuan tidak bertambah Maka yang terjadi adalah stres yang bertambah Bapak-bapak maaf ya Yang makin tambah umur tambah pusing pak Karena anak tambah gede Kebutuhan tambah meningkat Kekuatan tambah melemah Kalau hati kita tidak rubah Luar biasa penderitaan kita Maka kalau kita ingin tahu Kunci kesuksesan kita adalah Merubah diri kita Wah saya mau bisnis gimana ya Gak ada modal Apa modal? modal itu gampang lihat kitanya roba gak menjadi orang yang dipercaya hmm. kalau kita kian hari kian bersih hatinya kian hari kian meningkat kemampuannya orang yang punya uang tuh nyari mana sih orang yang paling jujur paling bersih dan paling profesional nyari Bang-bang tuh nyari tapi sayang kita hanya baru bisa menyalahkan Ya, wah habis sekarang susah cari kerjaan kata yang nyari kerjaan susah cari kerjaan tapi kata perusahaan sekarang susah cari karyawan jadi pada kemana yang banyak dosa ah saya sih banyak dosa itu tidak selesai tinggal tobat robah, berbuat kebaikan insyaallah apalagi ada janji dari Allah wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana dan orang yang bersungguh-sungguh kepada Allah maka Allah lebih bersungguh-sungguh lagi untuk menunjukkan jalannya kita tuh enggak ngerti nih hidup ini banyak yang tidak kita mengerti tidak kita mengerti masalah banyak yang terbatas akal pikiran kita tapi kalau kita sungguh-sungguh merubah diri Allah lebih berjanji lagi kepada kita sungguh-sungguh menuntun kita maka cobalah kesungguhan merubah diri ini merupakan kunci sukses saya ingin merubah anak-anak saya ah kalau ingin merubah anak jawabannya rubah diri kita saya ingin merubah uh, kantor uh! ingin merubah karyawan rubah diri kita kita kalian ini harus berubah tapi bos tidak rubah lewat saya ingin merubah Indonesia Nggak ada perubahan di Indonesia ke kita yang roba, ya. Kok bisa ya ingin menuntut agar menteri kabinet orang-orang oh, ah, kecil kayak kita banyak tuntutan pusing. Lebih baik tuntut diri sendiri dulu. Kalau kita sudah semakin baik keadaan apapun bangsa kita, insya Allah kita nggak rugi. Karena kita bisa menyikapi dengan benar. Wah kasiannya orang Palestina, kasian kita. Orang Palestina kalau niatnya benar terbunuh juga jadi syuhada. Yang kasihan tuh yang niatnya nggak benar, caranya tidak benar, yaitu kita ya. Jangan nyalahin orang lain. Ibu jadi kalau ibu ingin aduh saya tuh ingin ngerubah anak-anak saya, robah saja diri sendiri. Bapak saya juga ingin merubah ini keluarga saja robah sendiri. Para guru kenapa ini murid-murid begini? Gurunya robah sikapnya. Nah, kita lebih banyak menuntut perubahan orang lain tanpa merubah diri. Kalau kita terus bergerak, dua saja yang dirubah. Satu, niat di hati semakin bersih. Tiap hari selidiki, selidiki. Penyati. Saya itu sombong, tidak. Saya itu emosional, tidak. Saya itu petantang-petenteng, enggak. Terus selidiki, saya itu jadi masalah, enggak. Di kantor saya, anak-anak tuh melihat saya itu horor, tidak. begitu Tanya, itu... Terus tiap hari rebah, temukan kekurangan diri, perbaiki diri. Dan yang kedua, tiap hari berubah, cari ilmu, cari wawasan baru, cari pengetahuan baru. Terus kombinasi ke dalam makin bersih, kemampuan makin bagus. Sudahlah, gak usah takut. Yang namanya dunia ini gak akan ketuker mau kemana lagi. Allah sudah nyiapkan dunia ini buat kita. Kalau kita orangnya makin bersih dan makin bagus... Udah, yang namanya kemuliaan, rezeki itu gak akan kemana-mana. Gak usah capek-capek dipikirkan. Kesedot, seperti orang jalan menuju matahari, bayang-bayang terikut. Nah kita, segala dipikirin. Kucing berubah dipikir, ya. Segala dipikir, tapi diri kita tidak sempat memikirkan perubahan diri kita. Masa ada nenek dengan cucu seperti kembar? Cucu mudah tersinggung, nenek mudah tersinggung Cucu emosional, abah emosional Kalau gak ada perubahan gagal jadi tua, umur menua Gak bisa Kita makin hari harus makin matang, makin bijak, makin arif Jadi nanti ketika kita meninggalkan, warisan terbesar kita itu adalah pribadi kita Gak nah, harta mah begitu-begitu aja, dari dulu juga digili ditukar-tukar ya betul kan kita kan lagi nebeng oh eh uh, uh, uh. Uh, dah cuma segitu apa warisan di kenawa ini warisannya sebagai koruptor kan nggak enak ai buat kita ya ini warisannya pezina najubila ini warisannya adalah orang serakah sebaik baik warisan kita adalah kemuliaan akhlak kita kalau dunia digilir bapak sekarang punya harta banyak jangan dibawa kemana mana hanya bagian nungguin aja Buka garasi, dihitung mobil 2, 2, Asik, kumpit, ceklek, udah gak bisa Lihat motor Dia gak bisa naik motor Karena masuk angin Ibu-ibu punya perhiasan Intan Tutup, takut digarong Terus apa-apaan, hanya bagian penunggu Mati, anak nanti yang ngitung Warisan kita itu adalah kemuliaan Di diri kita ini Makanya maaf-maaf saja kalau kita ingin meraih dunia ini, maka robahlah diri kita. Tiada berganti hari kecuali bertambah ilmu. Tiada berganti hari kecuali nambah wawasan. Tiada berganti hari kecuali melatih diri. Udah lakukan saja. Lihat. Ada syairnya. Bila selangkah ku rapat padamu, seribu langkah kau rapat padaku. Tuh begitu. Asal bukan penyanyi. <laughs> Baik, jelaskan seperti itu, Bu, Pak. Jadi kalau bercermin tuh, ya, jangan jangan cuma begitu. Kan pernah ada itu wanita muda bercermin, ih, menye manis, manis dia gitu ya. Ho ho ho. Jadi begitu saya enggak tahu gimana wanita bercermin. Tiba-tiba ada nenek-nenek lewat. Ih, nenek-nenek Begitu banget ya keriput wajahnya. Heeh dia ngomong begitu, kata temannya, "Eh, hey, kamu jangan menghina begitu. Habis lihat keriput. Jelek banget ya. Jangan begitu. Dia tuh tahu enggak beliau itu dulunya adalah primadona di kampung kita. Ah, oh, kulitku begitu katanya." Dia berusaha dan suatu saat berubah kulitnya, ya, Nak. Kalau semua berubah menjadi menua dan pribadinya menjadi menjelek, maka dia enggak punya apa-apa. Kita ini akan suatu saat berakhir nih. Tapi pribadi kita lah warisannya. Hmm begitu. Jelas kira-kira ini Ibu Bapak. Bagaimana jika kita ada di lingkungan yang menghambat. Sebetulnya kita harus buat petanya. Apakah hambatannya ini benar-benar merusak kemampuan kita untuk berkembang. Atau hambatannya ini merupakan tantangan kita untuk berkembang. Karena... Ada kalanya baru juga ada kesulitan Wah oh kita sudah mogok Padahal kesulitan ini seperti soal ujian Dikasih soal ujian justru untuk meningkatkan kemampuan Ya, Kalau toh objektif dengan adanya di lingkungan itu kita jadi rusak Hijrah jawabannya Tapi kalau belum rusak kita cari lingkungan alternatif Di majlis taklim di mana yang membuat kita meningkat kemampuannya Kembali ke lingkungan ini kita sebagai ragi yang mewarnai lingkungan itu lebih positif Daripada kita hijrah Padahal kita yang tanggung jawab Misalkan di keluarga bapak belum sholat Ibu belum sholat Adik belum sholat Dan kita aja baru yang sholat Kita lagi sholat diketawain tuah gak enak Atau lagi sholat kucing bleh, ke punggung kita Misalkan digagu aja Jangan kecil hati Ya Allah Engkau lah yang menakdirkan saya bisa sholat di rumah ini. Akan saya buktikan. Buktikan dengan akhlak yang baik. Prestasi yang gemilang di kampus ya. Kemudian di rumah akhlak. Rajin sekali kerjanya. Enggak bisa enggak. Nanti hati buka tercuri. Benar. Dia rajin sholat. Prestasinya bagus. Di rumah rajin. Nah itu berarti kita yang mewarnai. ya, Makanya jangan emosional. Petakan dulu. Lihat uh, objektif. Ukur kemampuan kita Kalau kita kelingking disuruh mindahin Ini bisa nih Tapi disuruh mindahin Mimbar bisa patah Maka ke sini Nah ini bersih Ya nah begitu tetap manfaat ya Baik Marah itu bukan main-main sengsaranya itu Mobil empuk jadi gak kerasa AC dingin jadi gak kerasa Betul tidak? Mobil bagus jadi murah Ya karena tubruk-tubrukin Tubruk-tubruk lagi Begitulah dan wajah kita juga dari struktur lebih petot nantinya, maaf ya Arr, udah jarang marah kamu ini bagaimana, enggak ada marah tuh selalu wajah tuh Arr, kalau ada anjing menggonggong uh, kok jadi mirip kata anjing maaf ya itu kalau orang marah direkam ya, suaranya ya Kalian ini seperti anak-anak monyet. Oh, aduh kata anak-anak. Uh, jadi mama monyet asli kan jadi nggak enaknya. Malah jadi masalah ya nggak. Kalau direkam tuh begitu banyak dan pahala ancur, zolim. Uh, kesehatan rusak, sama jantung. Kalau bisa keluar tuh jantungnya yang usus juga. Wah, eh, wow, jadi pakusut ya. Menderita lah bu. Ya betul tidak. Jadi bagaimana dong e, caranya supaya bisa mengendalikan emosi Ini butuh bahasan khusus bu ya. Jadi memang minimal ini ya Kalau sedang dek, ada suatu kejadian ya, e, Misalkan ya Marah nih, tuh, pengen marah Usahakan, pindah dari sana Jangan konsentrasi kepada objek marahnya Kalau konsentrasi semuanya jadi bakal masalah Dia nunuk, kamu menunduk, didengar gak omongan mama? melihat apa kamu berani melotot sama mama? Kenapa dia aja tidak dengerin nggak ini ngomong kamu? Ya mah mahalesan aja kamu, terus begitu berseri yang terus panjang lebar dasar kamu mah oh, si bapak sih apa mama ngomong sama bapak Allah kamu tuh datang musuh baru yang turunannya sih datang mertua dari atas kenapa ngomong nenek-nenek sekalian? Memang kasihan pemarah itu ya menderita sekali. Insyaallah Bu akan ada bahasan khusus ya Bu ya Isti, uh, doanya adalah auzubillahi minasyaitonirrajim ya. bukan bukan hanya astagfirullah karena kita kadang-kadang astagfirullahnya juga eks ekspresi kemarahan ya astagfirullah ladin uh, astagfirullah gini-gini amat itu juga sama ya marah versi soleh begitulah ya baik awalnya kita harus tahu dulu apa yang kita robah dan kita harus siap perubahan ini butuh waktu butuh perjuangan butuh pengorbanan, gak bisa habis nonton TV ini, sering semuanya soles si Indonesia terus nanti siapa yang dengar saya ya? <tik> gak ada yang maaf kita harus siap jadi langkah pertama adalah kita cari dulu apa yang harus kita robah kita tanya teman, kita tapakuri tentang kelakuan kita, kita identifikasi nih. Apa saja sih kelakuan buruk saya? Saya pemarah, saya cepat tersinggung, saya pelit terus. Dan jangan panik melihat itu lebih dari seratus. Ya, boloh, komplikasi, tenang. Tenang, cool, cool, cool. Ya. Mulai satu persatu, lalu kita harus tahu ilmunya. Makanya ada kursus manajemen kolbu ini lewat televisi sebetulnya ini nanti ada tahapan-tahapannya, ya. Lalu udah gitu bikin programnya, misalkan program apa? Program tidak banyak bicara, atau saya tuh banyak komentar, ya itu aja yang gampang dulu. Saya tuh banyak komentar. Jadi program satu hari pecah lagi sampai dhuhr. Saya akan menjaga tidak sampai berkomentar jelek. Lebih ingin lagi, lebih minimalkan lagi dari subuh sampai dhuhr, saya tidak akan mengadu atau saya tidak akan mencela. Makin spesifikasi, ya makin mudah. Sampai dulu. Hmm. hmm. Nanti dulu revaluasi. Aduh, saya batal tiga kali tadi ya nak. Kalau mau nyoba, tiap kali batal, sidekah seribu, ya. Aduh, tadi sidekah. Ada apa nih? Huh, hmm, nggak tahu urusan. Pokoknya sidekah. Boleh pakai tulisan di kamar. Hari ini saya tidak akan marah. Besok sepuas-puasnya. Boleh, ya. Nanti tiap hari baca, ya nak. Hari ini tidak akan marah. Besok sepuas-puasnya. Ah, besok ajalah marahnya besoknya baca lagi hari ini tidak marah besok sepuas-puasnya sampai mati ya seperti di angkutan umum hari ini bayar besok gratis asik besok gratis besoknya baca lagi hari ini bayar asik besok sampai selesai sekolah janji sehari ini lebih realistis dan program yang kecil detail itu lebih realistis nanti makin bisa mengendalikan diri makin enak dalam hidup kita ini ya Para pemirsa yang budiman, memang ini butuh latihan, ya. Dan seru kalau latihan ini berdua di rumah tuh, kompakan. Pokoknya mama lagi latihan menahan marah. Tolong anak-anak kompak, kasih surat, masing-masing kertas ya. Kalau mama marah, mah janji nggak akan marah. Kalian ini bagaimana? Keluarin surat. Nah begitu, misalkan. Para pemirsa yang budiman menarik sekali eh, kalau kita kompak ya, sekeluarga, nanti perusahaan value-nya, tata nilainya yang digunakan sama maka kalau tidak keberatan ini para pimpinan usahakan karyawannya menyimak acara ini sehingga nanti di kantor itu sama tata nilainya beberapa bupati malah e, menganjurkan kepada karyawannya di beberapa pesantren, acara pagi ini menjadi acara wajib terima kasih atas penghormatan ini dan mudah-mudahan ini pun menjadi salah satu upaya kita agar bangsa kita menjadi bangsa yang benar-benar mulia dengan akhlaknya Allahumma salli wa salli wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang Maha Tahu segala-galanya. Tolonglah kami ya Allah, bukakan hati kami agar dapat mengenal siapa diri kami sendiri. Jangan biarkan hidup kami menipu diri, bersembunyi di balik kebaikan karuniamu mu Tunjukkan kepada kami kekurangan yang harus kami perbaiki Berikan kesempatan kami mengganti keburukan kami dengan kebaikan karuniamu Berikan kesempatan kami menggantikan kesinaan selama ini dengan perilaku mulia di cisimu Berikan kesempatan kami mengganti segala kemalasan kami dengan kegigihan memburu ridokmu Lumuran dosa engkau ganti dengan lumuran ganjaran Duhai Allah yang maha mendengar Tolonglah kami ya Allah Berikan keteguhan dalam sisa umur ini Berikan keteguhan agar kami tidak tergelincir ya Allah Agar kami teguh menghadapi godaan dan cobaan Jangan biarkan dunia ini menyilaukan dan menipu kami Karuniakan kepada kami dunia yang penuh berkah halal yang bisa membuat kami manfaat bagi umatmu Tuhai Allah Golongkan kami menjadi anak yang tahu balas budi bagi orang tua kami Murid yang dapat memuliakan guru-gurunya Golongkan kami menjadi hamba-Mu yang bisa membalas kebaikan orang yang berbuat baik Berkahilah pertemuan ini ya Allah Berikan kepada kami kesungguhan untuk memperbaiki diri-diri kami Duhai Allah, selamatkan bangsa kami ini. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang bisa memperbaiki dirinya. Yang bisa menjadi suri toladan bagi kami. Yang penuh dengan kasih sayang dan kecintaan kepada umatmu ini. Rabbana atina fid dunya hasana. Wa fil akhirati hasana. Waqtina azabanna. Alhamdulillah. Alhamdulillah para pemimpin budiman. Tidak pernah ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Dan tidak pernah ada kata sedikit untuk menggapai pertolongan Allah. Percayalah kebahagiaan hidup hanya milik orang yang gigih terus-menerus memperbaiki dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.